Tana inna antal Aliul Hakim. Allahumma manfa'na bima alam wa alimna ma yan fauna, ilman yan Allahumma la sahla illa ma jaltahu ja sahla, wa anta taj'alul hazna ida shita sahla faj'al lana ya rabbana Kula shay'in sahlan muyassara allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' <coughs> wa min qalbin la yakhsha' wa min nafs la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha rabbi sadri wa yassir amri Wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udh bika min an naudhilla au nudhalla. Au nazilla au nuzalla. Au nadlima au nudlama. Au, nudlama, au najhala au yujhala alayna. Amin. Bapak-bapak. Ibu-ibu. Ada bapaknya kan? <coughs> Online ya online. J, yeah. bapak-bapak dan ibu-ibu sudah kaget nih, yeah? bapak-bapak dan ibu-ibu yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapat barokah dari Allah Taala. <tuh> Alhamdulillah, bapak-ibu kita semua pagi hari ini pada waktu duha ini dimudahkan Allah Taala berkumpul bersama di Masjid Al Falah ini dalam rangka tolabul ilmi. Dalam rangka kumpul orang-orang soleh, dalam rangka silaturahim, dalam rangka haji, Bapak ibu, Gek, dan menghabiskan umur kita dalam ketaatan, monggo juga diniatkan ikhlas. Ketika Allah Subhanahu Wataala menjadikan kita semua pagi hari ini mengerjakan amal soleh ini. Maka kita bertawassul kepada Allah Ta'ala Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan pagi hari ini Allah telah mengumpulkan kita bersama-sama Dalam surga firdaus yang paling tinggi Tanpa adab maupun hisap Amin Pagi hari ini Bapak Ibu kita melanjutkan Bab mengusap dua sepatu Oke ya. Ini mungkin banyak orang yang belum tahu dan mengatakan Apa sih gunanya kita mengusap atau belajar mengusap dua sepatu Jadi perlu diketahui Bapak Ibu bahwa yang namanya syariat Islam itu dalam kondisi apapun tetap apa Tetap Tetap apa Ya tetap eksis Bukannya mengusap sepatu itu terjadi pada zaman dulu saja Tidak angin jadi mengusap sepatu ini terus ya menjadi syariat yang tetap diterapkan meskipun kita nggak pakai meskipun bukan zamannya misalnya dan hingga hari kiamat akan terus ditetapkan. Jadi okay, hadis pertama itu hadis Muqir bin Shukbah radhiyallahu an. Ibnu Hajar rahimahullah Bapak Ibu dalam kitab Ulumul Maram beliau berkata Anil Mughirah Bni Syu'bah radhiyallahu anhu qala Tolong dibaca Mbak Lia artinya Mughirah Bni Syu'bah radhiyallahu anhu berkata aku pernah bersama Nabi sallallahu ketika beliau berbuku aku membungkuk untuk melepas kedua sepatunya lalu beliau bersabda Biarkanlah keduanya, sebab aku dalam keadaan suci ketika aku mengenakannya. Kemudian beliau mengusap bagian atas keduanya. Mutawar tunawi. Berikutnya, selanjutkan juga, Mbak Lia. Hadis nomor 64 menurut riwayat Imam 4 kecuali Nasai bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengusap sepatu bagian atas dan bawahnya dalam cara hadis ini ada kelemahan. Okay. Jadi <coughs> uh, bisa dilihat itu di slide-nya atau mungkin di HP masing-masing ya. Ada itu Buluhul Marhum online bisa panjenengan buka pada bab ini. Jadi kata Mughirah bin Syu'bah itu kuntuma an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin pada salah satu safar beliau kata doa, kemudian beliau selesai berwudu. Tinggal kedua kakinya saja Bapak Ibu dan waktu itu beliau memakai sepatu. Fa ahwaitu maka aku menunduk ya menundukkan diri untuk apa li anzi khuffaihi untuk melepas kedua khuf beliau. Kedua sepatu beliau. Ya, jadi ada sepatu, ada khuf. Sebetulnya khuf ini Bapak Ibu, itu kalau zaman sekarang itu mirip kaos kaki tapi terbuat dari kulit. Ya, tapi terbuat dari dari kulit. Atau sepatu tetapi syaratnya itu harus menutupi dua mata kaki itu khuf. Makanya kalau tidak menutupi dua mata kaki, ya, kena ada sepatu itu ya. Sepatu kantoran atau sepatu sandal maka itu tidak boleh diusap. Fatwa doa maka beliau selesai berwudhu tinggal apa bapak ibu? Tinggal apa? Kok tinggal mengusap sih. Tinggal kedua kaki beliau, ya kan? Halo, ya bapak? Fatwa doa maka beliau berwudhu tinggal kedua kakinya yang belum dibasuh. Maka aku menundukkan diri untuk apa, melepas kedua sepatu beli beliau Jadi ini pelajarannya apa? Pelajaran pertama bahawa ketika berwudhu itu kaki harus dicun, dicuci Makanya itulah yang diketahui oleh sahabat Guzirah bin Shubah Makanya beliau ini langsung hendak melepas kedua sepatu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan perlu diketahui yang namanya kuf, yang boleh diusap sepatu yang menutupi mata kaki. Kalau di bawah mata kaki itu tidak boleh diusap. Tapi kalau uh, apa, kaos kaki boleh, kaos kaki boleh. Cuma silap diantara ulama, tapi yang rosyid adalah boleh, bapak ibu. Pelajaran berikutnya bentuk penghormatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga kepada siapapun yang memiliki jasa dan kemuliaan gitu mungkin orang tua mungkin guru ya nah itu ini perlu dilakukan jadi melepas kakinya eh melepas kakinya bang melepas sepatunya melepas sepatunya nah. Karena memang nah ini kenapa perlu dijelaskan? Karena wudunya Ahlussunnah Bapak Ibu itu kaki dibasuh. Kalau orang Syiah kaki enggak dibasuh, diusap. Kalau misalkan panjenengan pas umroh, kemudian melihat orang Berwudhu, tapi kok mengusap kaki padahal enggak pakai sepatu, oh berarti itu orang Syiah. Nggih. Yeah. Jadi kita mengusap tapi ketika pakai Sandal boleh. Kalau pakai sandal boleh tidak? Kenapa tidak boleh? Karena tidak menutupi sampai mata, mata kaki. Fakola maka Nabi saw bersabda, tak biarkan jangan dilepas. Fakini ad khul tu karena aku sudah memasukkan kedua kaki. Kedalam kedua hoof ini, tohironta ini dalam kondisi su, suci. Berarti syarat, Bapak Ibu, geng. Okay. Sehingga nanti panjenengan boleh mengusap sepatu itu syaratnya harus dalam kondisi wudu yang sempurna. Bukannya begini kadang-kadang kita itu kan berwudu kaki kanan dulu kan? Nah yang kiri belum, yang kiri belum Terus kanan pakai sepatu Berarti tidak boleh Karena yang kiri belum dicuci Berarti hukumnya belum sempurna sembur? Baru boleh itu ketika kaki kanan sudah dibasuh Kaki kiri sudah dibasuh Baru kemudian kita pakai sepatu Cuma ya dilapih dulu Nanti <gulah> enak baunya kan Kalau lama-lama sepatu ya. Seperti itu jadi diantara syaratnya, jadi gini lebu saya kasih bocoran dulu ya. Jadi yang namanya syariat mengusap sepatu, misalkan saya berwudu tadi jam sembilan eh, jam sembilan, jam tujuh misalnya, jam tujuh sudah berwudu sempurna. Nah, setelah jam tujuh ini ya, saya itu saya sudah pakai sepatu, terus jam delapan saya datang. Jam 8 saya apa? batal. Karena jam 7 saya sudah berwudu sempurna, nggih. Okay? Dan saya sudah memakai sepatu yang menutupi kedua mata kaki. Jam 8 saya batal. Atau sepatu enggak saya lepas. Ketika uh, saya batal itu jam 8 saya enggak berwudu sampai waktu zuhur. Ya. Waktu zuhur kan wajib apa? Berwudu kan untuk salat zuhur. Bisa dipahami, nggih? Okay? Nah, ketika saya berhudhu ini, Bapak Ibu, itu saya tidak perlu melepas kedua kaki saya, melepas kedua sepatu saya, juga tidak perlu apa mencuci kedua kaki saya, tinggal sepatunya diusap. Cara usapnya, ini tangan ini basah, ya, seret yang kanan, atasnya tok seret, terus yang kiri seret, udah. Kalau kita musafir ini kan sangat meringankan panjenengan kan, ya. Jadi kalau musafir itu tiga hari tiga malam sejak mulai mengusap. Jadi menghitungnya tiga hari tiga malam itu berarti kan zuhur sekarang, ya kan tahu saat zuhur kan. Kalau saya orang mukim itu batas sampai saya boleh mengusap maksudnya setiap berwudhu. Saya tidak perlu melepas sepatu Tinggal mengusap saja Itu batas boleh begitu sampai besok Duhur. Kalau mungkin Kalau mungkin Halo yes. Mungkin itu apa? Maksudnya Hah? Bermalam, bermalam 3 sih. Tinggal, bukan musafir maksudnya. Nah, kalau musafir itu kan 3 hari 3 malam. Berarti sekarang sampai besok satu satu malam satu hari itu. Ya, besok hari apa? Ahad. Berarti Ahad, Senin ya. Sampai Selasa subuh. Ketika Selasa Dzulhijjah sudah tidak boleh lagi harus Dilepas sepatunya berbudi lagi dari awal gitu. Ibu-ibu jelas nggak? Nah, tak huma kata Nabi biarkan jangan dilepas fa ini atau kal ini karena aku memasukkan kedua kaki itu dalam dua sepatu ini tohirotain dalam kondisi suci fa masaha alaihima maka beliau mengusap kedua sepatu itu. Nah, cara mengusapnya ya apa? tangan basah, Seret yang kanan dulu, Seret yang kiri dulu udah. Gitu. Nah, kemudian pada riwayat berikutnya diriwayatkan oleh 4 ya, 5 empat kecuali Nasa'i. 4 berarti kan Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Berarti kecuali Nasa'i ya. Jadi yang riwayatkan Abu Dawud, Tirmizi sama Ibnu Majah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masaha a'lal khuffi mengusap bagian atas sepatu wa asfalahu dan bagian bawahnya tetapi sanadnya lemah dhaif ya. jadi yang benar itu mengusap atasnya saja tidak pakai bawahnya Makanya nanti ada hadis Ali bin Abi Thalib Dia mengatakan seandainya agama itu berdasarkan akal Pasti yang paling patut diusap Bagian sepatu itu bawahnya bukan atasnya Ya kan? Karena akal melihat yang midek teh konceng itu kan? Bagian bawah kan? Nah kalau malah atasnya diusap berolah tidak masuk akal ya kan? Makanya Ali mengatakan seandainya agama itu berdasarkan akal Pasti Berarti agama berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Halo? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Kita muling. Berdasarkan apa? Akal Andaikan agama itu berdasarkan akal kok berdasarkan akal Jadi agama itu berdasarkan kuala Allah, kuala Rasul Jadi hati-hati lebih dulu, masih pakai akal ya kan? Iya apa, apa contohnya Jadi intinya nanti hadis keberapa itu Ada hadis Ali Oh ini habis ini Habis ini ya Ya nanti kita bahas itu Ya udah Nanti pembahasan itu karena habis ini hadisnya Bapak Ibu <tuh> Jadi intinya mengusap sepatu itu bagian mana Atasnya saja tanpa bawahnya Pelajaran yang kita ambil dari dua hadis ini pertama ini adalah salah satu dalil bolehnya mengusap sepatu. Ya. Bolehnya mengusap sepatu. Malah ini mutawatir Bapak Ibu, dalilnya itu mutawatir. Temu mutawatir pencanyaan. Halo? Apa itu mutawatir? Itu marfu namanya, Mbak Lia. Mutawatir apa? Mutawatir itu hadis yang Apa ya? Yang perowinya, orang yang meriwayatkan itu sangat banyak Sehingga tidak mungkin kita mengatakan jumlah sebanyak itu Semuanya sepakat berbohong Kapan jenengan ini, misalkan kalau meriwayatkan dari saya Biasanya misalnya Ust. Wafi bilang A ah, Semuanya bilang A ah, gitu Itu tidak mungkin jumlah sekian banyak itu bohong Semuanya tidak mungkin Karena umat ini Bapak Ibu itu maksum secara keseluruhan maksum dari berbuat maksiat Jadi umat Islam ini secara keseluruhan itu maksum dari berbuat maksiat Tapi kalau individu-individunya tidak ada yang maksum Misalkan mungkin mungkinlah sebabnya ini mengatakan rupa itu halal Misalkan ya ada balik si jiluruh ya karena tidak maksum Tapi kalau semuanya tidak mungkin mereka sepakat atas kemak. Kesihatan. Kemudian pelajaran berikutnya ya syarat bolehnya mengusap sepatu tadi apa? Tadi syarat bolehnya panjenengan mengusap sepatu apa? Iya, jadi harus sudah berwudhu dengan sempur sempurna. Jadi sudah selesai wudunya Bukannya kaki kanan kok yang dibasuh, kaki kiri belum. Kemudian pakai sepatu tidak boleh, ya tidak tidak boleh <tuh> pertanyaan kalau misalkan saya sekarang tidak apa tidak kondisi suci ya tidak kondisi suci terus pakai sepatu boleh tidak saya mengusap nanti ketika berbudu kenapa tidak boleh karena saya tidak dalam kondisi su suci jelas gak bapak ibu gak gak Ya ini hadis ini menjelaskan tentang keutamaan sahabat Muqirobin Shukbah nih ya. karena dia mempunyai kesempatan melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hadis berikutnya Bapak Ibu Mohon dibaca artinya Pak Lia Hadis nomor 65 puluh lima Aniromiyamul berkata jika agama itu cukup dengan iman maka bagian bawah sepatu lebih utama untuk diusap daripada bagian atas. Aku benar-benar melihat Rasulullah SAW mengusap hubung kedua sepatunya Diboyarkan oleh Abu Dawud dengan sangat yang baik. Ya, jadi ini hadis sohih ya, Bapak Ibu, ini yang membantah hadis lemah barusan yang katanya Nabi itu mengusap bagian atas dan bawah sepatu. Nah, apa perkataan Ali bin Abi Thalib? Lau kana dinu birrayi. Lau kana sekiranya adinu agama birrayi berdasarkan akal, okay? Sekiranya agama berdasarkan akal, Laka na asbalul khufi pasti bagian bawah sepatu aula bil masyi lebih patut diusah min a'laahu daripada bagian atasnya. Jelas nggih Ibu nggih. Karena apa? Karena akal itu melihat Yang menginjak kotoran, yang terkena najis kan bagian bawah Tapi kok kenapa malah atas yang diusap? Ya sama seperti panjenengan panjeningan berhudu, pangapun dan Panjeningan BHP, BHK lewat mana? Belakang nasakan Iya Tapi ketika berhudu kok bukan itu yang diceboh ilung? Ya apa Malah enggak ada hubungan sama sekali Malah kedua tangan, kepala, telinga, hidung, kaki ya kan? Nah Makanya agama itu tidak berdasarkan akal, tapi berdasarkan apa? qala Allah, Rasul. Nah, ciri orang yang tidak baik itu dia mengedepankan akalnya meskipun menyalahi Quran maupun hadis. Kadang-kadang ada Quran, ada hadis kalau sesuai akal dia dia mau menerima. Tapi kalau kelihatannya enggak sesuai akal, wah enggak masuk, enggak boleh begitu. Nah muslim yang baik itu Akalnya dinomor Sekian kan pertama kali Kuala Allah Kuala Rasul ya Jadi perkataan Ali itu Sekiranya agama Berdasarkan akal Berarti kan akal itu bukan sebagai Dalil, bukan sebagai dasar Kalau agama tidak Sekiranya agama Berdasarkan ro'yi, akal Lagak naas falul kufi pasti bagian bawah sepatu awla bil min ahlahu lebih patut diusap daripada bagian atas wakat roa itu nah sungguh aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahu ala bahiri kufayhi mengusap bagian atas kedua sepatu beliau untuk yang itu punggung punggung tu mana? Ah, ha? iya. Jadi bagian atas kedua sepatu beli beliau. <tuh> yeah. Jadi yang wajib ketika mengusap sepatu itu adalah bagian atas tanpa bawah, bapak ibu. Yang kedua, agama itu berdasarkan kala Allah kalau rasul tangkiwi berhenti kepada Allah berhenti kepada kalau rasul jangan pakai a akal. Nah, ini banyak orang tuh pakai akal sekarang. Ya, di otak adik dewe begitu. Tapi saya enggak mau nanti Ibu marah, saya memberikan contoh. Untuk men. Iya, suwet. Oh, suwet. Apa suwet enggak boleh? Ya contohnya ya kalau dalam masalah warisan itu kan laki-laki berapa bagian perempuan? Bisa, lima bagian perempuan ha? Bukan lima lah. Bisa, Berapa? Jual. Dua bagian perempuan Karena oh, jaringan aku tidak terima lo ya anak, -anak yang yakin Aku boleh bumbu kalau tidak aku ngono Ada pun seperti itu Tapi insyaallah Allah kan sudah ngaji ya jadi Berbeda lah dengan yang tidak ngaji Iya nih ngaji mpega ngaji berdua semuanya ya, gak usah ngaji <tuh> contoh yang lain kalau laki-laki boleh menikah berapa bu? boleh ya? <tuh> ada yang ngomong gak boleh? <tuh> Hah? ada yang ngomong gak boleh? <tuh> boleh semua? <tuh> iya apa enggak? <tuh> cincin temen berarti suami jaringan boleh menikah lagi? boleh kan para kenteng. <tongan> ya intinya begitu bu. Jadi berdasarkan dalil itu laki-laki boleh menikah lebih dari sa satu. Gitu ada perempuan bilang Kok enak. Neton boleh gitu aku tak kawin bu. Kamu anang papat nah kayak gitu loh. Itu macam apa? Itu aku loh koblok gituan. Nah makanya kata Ali bin Abi Tholib, agama itu tidak berdasarkan a. Ya punten, saya ini kasar itu kayak gini ngomongi ceplas-ceplos dia disuruh abras rofi kok. Ndak apa-apa, Ustaz. Gituin. Ah, Pak okay minsing nggih. Oke, alhamdulillah. Nggih. Jadi intinya agama itu tidak berdasarkan adat. Dan ini Bapak Ibu, yang harus kita apa ya, harus kita tanamkan pada diri kita juga pada anak-anak kita. Sehingga enggak banyak mengkritik gitu loh. Agama kok dikritik? Padahal itu Quran itu hak had. Itu sudah mutlak kebenarannya, enggak usah diganggu gugat gitu loh. Sekarang itu orang itu goblok Bapak Ibu ngapunten, besok pinter. Quran dikritik ya kan? Iya. Ada yang ngomong "Eh, plus lu lupa pinta daripada malaikat." Lebih bertahu dia, malaikat itu enggak pinter. Masa disuruh nyebak selain Allah kok mau Nabi Adam? Justru Iblis itu yang pintar, tak gemam sujud, kecuali dengan Allah gitu. Pernah dengar, enggak, Bu? Pernah dengar? Jadi kan membenarkan perkataan itu, Tan? Iya, jadi enggak begitu itu loh Padahal yang menyuruh malaikat bersujud kepada Nabi Adam, siapa? Allah Makanya kan Iblis ketika tidak mau malah dia diapakan Gila dan akan selama-lamanya masuk prangka gitu. Jadi agama tidak berdasarkan akal. Kalau panjenengan punya anak kecil, biasanya anak kecil itu kan cerdas dia banyak bertanya macam-macam. Lah kok simbok kok disuruh sholat barang? Lah kok simbok kok disuruh bayar zakat macam-macam? Ya wis berdegat katakan ini diperintahkan Allah, ini diperintahkan Rasulullah. Cito menang dia. Dia ya, karena Ibu Nuhu sengkepo, padahal anak itu masih kejar tanya kadang-kadang gitu kan. <tuh> ya makanya kalau nggak bisa jawab, tanyakan biar bisa jawab. Begitu. Hadis berikutnya tolong dibaca artinya Mbak Lia. Sahabat Ibnu Asal berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membingung kami. Jika kami sedang bepergian, untuk tidak melepas sepatu kami selama tiga hari tiga malam Lantaran buang air besar, kencing, dan tidur kecuali karena jinabat Dikeluarkan oleh Nasa Ibn Girmiti dan Ibnu Huzaibah Alhamdulillah Girmiti, Nasa Ibn Girmiti, Nasa Ibn dan Ibnu Huzaibah Oke, jelas nih Bapak Ibu Hadisnya jadi dari sahabat Sufwan bin Asal As radhiyallahu anhu berkata kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'muruna adalah nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kita ila kunna safran kalau kita itu safar. safar alla namzi akhfafana alla namzi agar kita tidak melepas ya mencopot khifafana sepatu-sepatu kami khuf-khuf kami ya khuf khifaf itu jamaah kata khuf nggih salat ayam jadi kita itu tidak boleh mencopot sepatu kita selama 3 hari ya kalau misalkan tadi saya contohkan itu kalau saya musafir jadi batas awal hitungan awal batasan sampai 3 hari itu hitung hitungnya mulai kapan sejak kita mulai membasuh Paham gak? Sejak kita mulai membaca, tadi saya contohkan kapan saya berwudu jam berapa? Jam tujuh atau jam lapan? Terus kemudian saya batal kan jam sembilan, kentut misalnya. Tapi saya enggak berwudu. Berwudu mulai zuhur ketika ada azan. Nah, ketika wudu itu saya mengusap sepat, sepatu berarti hitungan satu hari satu malam atau tiga hari tiga malam itu mulai kapan? Mulai zuhur ini, gitu, gak? Jadi Allah nan ziafifafana agar kita tidak melepas sepatu-sepatu kami salah satu selama tiga hari tiga malam ilamin janaab kecuali karena ada jinabat. Berarti kita tu boleh sampai tiga hari tiga malam bagi musafir atau bagi bagi mukim satu hari satu malam itu selama kita hadasnya itu bukan hadas akbar. Okay? Walakin tetapi min kau itin karena B A B wabaulin B A K wanau danti tidur. Berarti dari hadits ini tidur itu membatalkan wuzu. Nah cuma yang yang yang, yang rojeh itu tidur bagaimana yang membatalkan wuzu itu tidur yang sampai ya sampai mendengkur sampai tidak ingat apa-apa. Tapi kalau sekedar sliut ya seliut ya ada orang apa masih ingat itu berarti tidak membatalkan wudhu apalagi posisi duduknya bapak ibu kalau posisi duduk pantat ini langsung nempel ke tanah itu kan tidak mungkin ngobos kan ya gampangnya nggak punten kalau misalkan saya naik panjenengan anda saya naik motor naik mobil mau kentut itu kan harus diangkat nggak diangkat nggak bisa nah itu nanti disamakan kalau panjenengan misalnya tidur dalam kondisi duduk seperti itu bersila Ya, Kecuali kalau miring dikit Nah itu ngawos. Kalau begini bersihlah terus Itu berarti gak mungkin kelu keluar Gitu loh Halo Ada pokok germeng ayo Oke, Jadi saya ulangi lagi, lagi Karena Nabi Yuh Sallallahu alaihi wasallam Adalah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang muruna Memerintahkan kita Iza kuna safran Kalau kita apa safran? Safar ye? Safran Alla nanzi akhifafana Agar kita tidak Apa tadi? Mencopot sepatu-sepatu Kami Thala tacaayya min walaya Liahunna tiga hari tiga malam Malam Tiga hari tiga malam itu ngitungnya mulai kapan? Ha? Huh? Mulai mengusap sepatu pertama kali nge illa min janabah kecuali dari jina jinabat berarti kalau misalkan kita musafir ya baru satu hari tuh kemudian jinabah nah berarti di sini harus dilepas harus mandi besar dulu wudu sempurna baru boleh pakai sepatu lagi Maksudnya boleh baru, baru boleh e, mengusap sepatu lagi begitu. Walakin tetapi min ghaitin dari BAB, wa BAK, wa naumin tidur. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian yang diberkahi Allah taala yang namanya mengusap sepatu itu boleh dilakukan selama hadasnya adalah adas kecil. Kalau hadas besar ya aman. Dilepas, mandi besar Baru dipakai lagi ketika sudah su suci <tuh> Jadi ini pelajarannya bahwa Musafir itu boleh mengusap sepatu Berapa hari? Ya. Tiga hari, tiga malam Kalau orang mukim hari. Mana darinya kalau orang mukim satu hari, satu malam? Ayo habis hah Habis ini Habis ini ya. Itu Kemudian eh, bahwa bolehnya mengusap kedua sepatu itu hanya ketika hadas kecil besar enggak boleh. Kemudian dalil ini hadis ini menjelaskan dalil tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu di antaranya adalah yang keluar dari dua jalan kemudian tidur. para ulama itu berbeda pendapat mana sih yang Abdul itu membasuh kaki dengan mencobot sepatu atau kita mengusap sepatu itu berbeda pendapat kalau Syafi'iyah mereka berpendapat ya lebih bagus sepatu dilepas kita membasuh kaki tapi kalau Al-Hanabila pengikut madhab Imam Ahmad pengikut Imam Ahmad mengatakan lebih utama itu adalah Mengusap ketika kita pakai sepatu Jadi ketika pakai sepatu abdul mengusap Kalau kita tidak pakai sepatu Abdul-nya membasu ya, Ini khilaf saja Tapi intinya Abdul-i abdul itu mana yang paling banyak pahala pahalanya. Intinya baik ini maupun itu sama-sama boleh dilakukan Kemudian hadis berikutnya tolong artinya Mbak Lia. Hadis nomor 67 Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan 3 hari 3 malam untuk musafir atau orang yang bepergian dan sehari semalam untuk orang yang menetap, yakni dalam hal mengusah kedua sepatu okay. dengan muslim. Ini dalilnya Bapak Ibu nggih. Okay? Jadi Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW berkata, jalan ja Nabiu, Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menentukan salah satu ayat walaya liyahun musafir tiga hari tiga malam itu bagi musafir, wayau man walaila can lil mukim dan sehari semalam bagi orang yang mu mukim. Maksudnya dalam hal mengusap dua sepa, sepatu. Jadi termasuk dua sepatu ini bapak ibu adalah ya kaos kaki ya Makanya kalau misalkan panjenengan berkaos kaki ya Apalagi pas musim dingin ini sangat membantu sekali sangat membantu Sekali apalagi yang mungkin eh, Yang alergi kadang-kadang kena air dikit langsung gatel-gatel ya kan Nah itu ya wes pakai ini aja Kaos kaki nggak dilepas-lepas atau pakai hoof kuf itu kaos kaki dari kulit ya kalau kaos kaki kan ketika basah kan basah karena air ya Nah tapi kalau kuf kan kulit atasnya enggak menjadi masalah gitu enak gitu Hai yeah. seperti itu jadi untuk mukim berapa hari satu hari satu malam kalau untuk musafir tiga hari tiga malam kemudian mulai menghitung kapan ketika mengusap pertama kali saat kita berbudu setelah berhadas ya setelah berberhadas. Nah termasuk dihukumi sama dengan dua sepatu ini bapak ibu adalah mengusap jilbab. Jadi ada sorban bagi laki laki kan ada sorban kan kan ada sorbannya di belabed itu. Kalau sorbannya biasa dipakai orang Saudi itu kan cukup di, apa di, di bawahnya gini. Tapi kalau ada yang di uwer-uwer ini Nah itu kan kadang-kadang susah juga itu boleh diusap Nah nanti ada hadisnya habis ini Nah disamakan dengan ini itu jilbabnya perempuan Kalau misalkan jenis lagi safar Terus susah wudu ya wis diusap aja anu nyawa Jilbabnya Oke dan itu sama seperti mengusap kedua sepat sepatu Makanya dikatakan di sini Mithlul khufayni fil muddah. ya. Yang sama halnya dengan mengusap kedua sepatu dalam batasan waktu al-imama adalah sorban wa khumurun nisa dan kerudung-kerudung para wanita bagi pendapat yang membolehkan mengusap kerudung ya karena perkaranya ini khilaf tetapi bagi yang membolehkan adalah Bu boleh tapi ini sangat membantu lo sebetulnya kalau misalkan panjeringan pas safar kan susah apa mana sih cilbapi akhir peniti ini peniti kene peniti kene ya kan makanya kadang-kadang kalau punya mobil itu kursi ni tu peniti tak? ya kadang kecocok barang kan gitu lo makanya ini sangat membantu syariat ini ya kalau memang ada dalilnya jangan boleh ngapain kita nggak ngambil yang mudah iya kan wano dalilnya Hadis berikutnya Bapak Ibu wa antaubana radhiyallahu anhu qala dari Sauban radhiyallahu anhu berkata Ba'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallama sariyatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirim saria. Saria itu ya sekumpulan pasukan ya. Ya beberapa peleton gitu ya mungkin sekitar tiga ratusan orang gitu kan atau 400 orang Pokoknya eh, pasukan perang yang Nabi tidak ikut itu itu namanya Sariyah Jadi Nabi SAW mengirim Sariyah Apa tadi Sariyah? Pasukan perang jumlahnya berapa? 300 sampai 400 Wahamahrohum Nabi saw memerintahkan mereka an yamsahu al aso ibi. Nabi memerintahkan mereka mengusap apa aso itu apa surban yakni al amaim maksudnya adalah imamah imamah itu surban jamannya asa apa amaim Wa sakin yakni al kifam dan tasakin tasakin itu sepat sepatu Tolong dibaca artinya Mbak Lian. Hadis nomor 68 Taukan Rp. Allah berkata Rasulullah SAW menghidup pasukan tentara beliau Menghidup pasukan tentara Beliau memerintahkan mereka Agar mengusat aswa'i Yaitu sorban-sorban dan tasakhir yakni sepatu Riwayat Ahmad dan Abu Dawud Hadis sohih menurut hakim Nge, Ini hadisnya sohih Berarti ini dasarnya, nggih, ya. boleh mengusap sorban, boleh mengusap apa? Ya yang dihukumi sama dengan sorban apa? Kerudung bagi wanita, jilbab tadi itu, ya. Apalagi dalam kondisi musim dingin, kan kadang-kadang memang ada satu musim cuaca ibu-ibu waktu malam itu angin kencang, kalau kita enggak nutupi telinga bagian situ cepat sakit. Ya. Nah, itu kadang-kadang fungsi imama atau surban seperti itu. Makanya kan kadang ada yang dibalutkan ke sini kan. Ketok kayak begini tok ya. Kadang-kadang ketika musim panas yang sangat panas dengan adanya angin gurun itu sangat membantu ya, sangat membantu. Makanya Islam memberikan keringanan. Dengan membolehkan mengusap sepatu juga mengusap surban Dan yang dihukumi sama dengan surban adalah kerudungnya para wanita Cuma ya harus harus kerudungnya menutupi Kunjungan kubluan kok ini kok peci Dikonoknya nggak boleh ya Gitu Bapak Ibu Jadi pelajarannya boleh mengusap surban dan sepatu ketika safar dikatakan di sini kama yajuzhu fissafar sebagaimana dibolehkan saat safar wa'fainnahu yajuzu aydan fil hadar maka dalam kondisi tidak safar pun boleh farruksatu amah karena keringanannya adalah umum begitu Bapak Ibu ya cuma ya tadi sama batasannya kalau musafir berapa? tiga hari tiga hari tiga malam kalau mukim? sehari sehari semalam okay. Nah, jadi hadis ini juga kewajiban para pemimpin, kewajiban para panglima, kewajiban para orang tua untuk mengingatkan bawahannya. Dijelaskan tentang hukum syar'inya begini, begini, gitu. Jangan dibiarkan enggak ngerti, ya. Makanya Nabi kan mengirim itu diperintahkan, dibawanya repot KB gitu kan. Ya sama. Dulu itu ada sampaian ya pas perang Orang terluka kepalanya, terus dia bermimpi basah, Bu, gitu. Bertanya, ndak ada orang itu kadang-kadang ngajinya gak burung ngaji kemeliti. Loh, ndak. Boleh sampe harus mandi jinabat gitu kan. Mandi jinabat mati. Luka di kepala jari, dimarahin sama nabi, kon gak ngerti aja tementhos gitu. ini loh ya, mati gara-gara kon gitu tuh ada. Makanya ini sangat berguna, kadang-kadang tayamum Cuma ya kita itu proporsional lah Ada orang itu kadang digedikin tayamum Kalau lapo apa tayamum gitu kan Ya jadi ya sesuai dengan kebutuhan lah Sama dengan yang namanya Bangka itu kan boleh ketika darurat ya Tapi proporsional Jangan kemudian mumpung dibolehkan terus ya. gowa mau wakil disumpen di kulkas Dari tahun ke depan mumpung oleh enggak-enggak begitu juga gitu loh dan cara mengusap sorban atau kerudung sama ya dua tangan basah kemudian diusapkan diusapkan bagian atasnya saja sama seperti mengusap sepatu kadang-kadang orang itu ini sepatunya diusapi kafe seretnya nih jumbar pisang nopo jadi cuma gini dok seret gitulah nah nanti ketika jeneng pakai jilbab ya udah macam gini dok seret gitu bukan diusapi kafe karena masal pisang gini begitu ibu-ibu monggo berikutnya Mbak Lia hari nomor enam puluh dari Omar r.a. secara maupun, dari Anas r.a. secara maupun, apabila seseorang di antara kamu berwudu, sedang dia bersepatu, maka hendaknya ia mengusap bagian atas keduanya dan sholat dengan mengenakannya tanpa melepasnya jika ia memindahki, kecuali karna jinabat. Diwekatkan oleh Darul Putni dan Hakim Habib Suhaib, menurut Hakim. Iya. Yeah. Jadi ini dari Umar secara maukuf Maukuf itu murni perkataan Umar Oke okay. Dan dari Anas Marfu Marfu itu Anas bilang Nabi SAW bersabda Itu Mar Marfu Jadi hadis Marfu itu yang diucapkan Rasulullah SAW Kalau murni perkataan sahabat Bukan hadis Nabi Itu namanya hadith apa? Maukuf Ma nah, Apa bunyinya? Idza tawaddaa ahadukum jika seseorang dari kalian berwudu nggih. Fala bisakhfaihi kemudian mengusap kedua sepatunya. Fal yamsah alaihim silakan mengusap kedua sepatu, wal yusalli fihi silakan salat menggunakan kedua sepatu itu, wala yakhla huma dan jangan melepas keduanya insyaallah kalau mau. Illa min janabatin Kecuali ketika jina Jinabat Ini maknanya apa? Berarti kan tidak ada batasan waktu Baik musafir maupun mu Mungkin Baru dilepas itu ketika jina Jinabat Nah hadis ini Bapak ibu hadisnya ini Do'if ya? Meskipun Imam Hakim itu Mengatakan suhih tapi ngapunten. Ulama hadis itu kan terbagi tiga Ada yang mutasahil. Mutasahil itu gampangan. Gampangan ya apa? Hadis jelas-jelas doim dikatakan sahih. Ada yang mutasyaddid. Mutasyaddid itu kebalikan mutasahil. Jadi mutasyaddid ini jelas-jelas hadisnya sahih dikatakan dhaif. Nah itu ada, Bu. Nah, yang kita pikir itu yang mu'tadil, mu'tadil itu tengah-tengah, enggak gampangan juga enggak terlalu su sulit Nah, Imam Hakim ini tergolong ulama yang mutasahil, jadi agak gampangan. Atau kalau versi Ibnu Hajar, beliau kan punya kitab namanya Al-Mustadrak, ya. Kitab Al-Mustadrak itu menurut Imam Hakim Kitab-kitab Sokhir sesuai syarat Sokhir Bukhari dan Sokhir Muslim Tetapi enggak disebutkan dalam kitab Sokhir Bukhari dan Sokhir Muslim Tapi syaratnya sama itu menurut beliau Nah di sini ini kata ulama hadith yang lain Banyak beliau itu gampangan Karena ada empat jilid Ini berapa ini? Ada empat jilid Nah akhir jilid dua itu beliau ada tulisan sampai sini koreksi Abu Abdullah Al Hakim berarti dua jilid berikutnya belum dikoreksi lagi jadi beliau kemudian wafat nah makanya kalau dua jilid pertama ini beliau bagus ya adapun dua jilid kedua ini karena belum beliau koreksi lagi paham gini intinya Ya para ulama menggolongkan Imam Hakim ini seperti Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Khuzaimah itu imam ya. Ya ini ketika itu itu tergolong ulama-ulama yang mutasahil. Apa mutasahil? Gampangan mensahihkan hadis padahal dhaif. Nanti di kalangan kita kan banyak Makanya kadang-kadang kalau kita tanya ke ustaz ini kok boleh? Ini kok tidak boleh ya? Karena begitu, ada yang gampangan imam hakim tadi Ada yang terlalu hati-hati, tidak -hati, mau, padahal boleh, bilang tidak boleh gitu kan? Ada yang tengah-tengah, ya sama seperti itu okay? Dan saya kira ibu-ibu semua ya mungkin ya, bertanya itu begitu, ada ustaz yang Semuanya boleh gitu kan. Masuk haram boleh. Salaman bukan haram boleh. Itu malah menyerahkan hatinya itu. Lah sampai duduknya ngene, sampean gini kan lah hatinya malah berdosa kan gitu kan. Ngono alasannya kadang-kadang. Iya. Ada yang kadang-kadang itu was begitu. Nah itu pada ulama hadis juga demikian. Nah, hadis ini meskipun dikatakan sahih tapi da karena jelas menyela hadis tadi yang ada batasannya ya kan? Bahwa sehari semalam itu untuk mukim tiga hari tiga malam untuk Musa musafir Kalau ini kan tidak ada batasan, tidak ada perbedaan Jangan kapan pun boleh, pokoknya oh baik tidak jinak Jinabat. Berarti hasilnya diamalkan apa enak? Tidak diamalkan Apalagi ini kan riwayat siapa? Riwayat Darung Kutni dan Riwayat Hakim Ini kalau dibandingkan dengan riwayat Bukhari Muslim Gak no ada apa-apa nih gitu loh Jadi nggak pun sama-sama misalkan tulisan buku gitu kan Ada buku itu tulisan yang lulusan S3, misalnya Profesor Terus ada lulusan yang sekedar tulisan orang SMA gitu Nah kita dari sini kan bisa baca kan ada kan terjadi perbedaan pendapat, yang lulusan SMA bilang begini, yang profesor bilang begitu. Kita ikut yang mana? Nah, seperti itu. Itu gampangannya uh, perbedaan antara ya uh, yang di, apa Sunan Adz-Dharqutni, Musaddrak Hakim dengan Sahih Bukhari, Sahih Mus, Muslim. Karena kitab Sahih Bukhari Bapak Ibu itu semua ulama sepakat. Sahih Bukhari itu ya adalah kitab yang paling sahih di muka bumi setelah Al-Qur'an. Ya, itu. Nah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, yang kedua itu Muslim. Tingkatan kedua habis Sahih Bukhari itu Sahih Muslim. Muslim itu semua sepakat. Hanya ada beberapa ulama dari Maroko yang lebih mengutamakan Sahih Muslim atas Sahih Bukhari. Nah, mereka mengutamakan kenapa? Memang kalau dari sisi urut-urutan judul bahag Itu lebih rapi muslim, muslim Muslim Tapi tetap dari sisi keabsahan Itu lebih canggihan, lebih sahihan Sesuatnya sahih, sahih bukhori Jadi karena dilihat dari syarat-syaratnya tadi ibu-ibu Ya, yeah? bisa difahami ya? Berarti kalau mengusap sepatu tanpa batasan atau ada batasan? apa batasannya? Iya, jadi kalau musafir berapa hari? 3 hari 3 malam. malam. Mungkin jadi 1 malam. Misalkan panjenengan musafir ya sudah mengusap sepatu. Ya ada orang musafir misalnya sepatu baru sehari, kemudian kok ke dia mimpi basah misalnya naik kereta tidur harus mimpi basah. Berarti gimana? Pakai terus sepatunya atau ya apa? Apa? Hah? Jangan bu. Harus mah dibesarkan. Di kereta, misalnya naik kereta tiga hari tiga malam misalnya. Yuk. Misalkan. Terus gimana? nama ya apa? Hah? Dayamum. Islam tu mudah jangan dipersulit. Ye. Anak kereta loh, mana di jenah petinan, di mandi. Di nak hotel gitu. Nah, maknanya ibnu Hajar ketika ada hadis yang barusan kita baca, itu dipertegas lagi dengan hadis yang sahih. Nah, monggo dibaca, silakan, Mbak Lia, Abu hadis Abu Bakr. Hadis nomor tujuh melalui Abu Bakr dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahawa beliau memberikan kemudahan bagi musafir tiga hari tiga malam dan bagi mungkin atau orang yang menetap sehari semalam apabila ia telah bersuci dan memakai kedua sepatunya maka ia cukup mengusap bagian atasnya diriwayatkan oleh Daruqutni dan shahih menurut Ibnu Huzaimah yeah, ya ini riwayat yang shahih ya yeah. Jadi syaratnya itu sebelum memakai sepatu harus apa dalam kondisi suci yang sempur sempurna. sempurna. Baru kalau dia mukim maka dia boleh mengusap itu selama sehari semalam. Kalau dia musafir selama berapa hari? Tiga hari tiga hari, tiga? tiga malam. Ya ini intinya begitu. Cuma saya tanya lagi awal hitungnya satu hari satu malam kapan? Ah? ya jadi mu, sejak pertama kali ngusap sepatu setelah kita berhadah ya hadas akbar atau asghar ha balis ya <laughs> endak panjenengan itu lo apa batasan mulai mengusap ya kan jeneyan batal. Itu batal dari hadat asghar apa akbar? Asghar kalau akbar yang enggak boleh harus mandi dulu, nggih. Gitu. Sampun nggih? Oh, kurang satu ini tinggal terakhir. Nggih, monggo Mbak Lia silakan. Hari 71 dari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia bertanya. Ya Rasulullah, bolehkah aku mengusap kedua sepatuku? Rasul menjawab, Ya boleh. Lalu bertanya dua hari. Rasul menjawab, Ya boleh. Lalu bertanya lagi tiga hari. Rasul menjawab, Ya boleh. Sekehendakmu. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan menyatakan bahwa hadis ini tidak kuat. Iya hadis ini tidak kuat. Maksudnya ibnu Hajar itu. Ada hadis yang menyatakan bahwa mengusap sepat itu tanpa ada batasan. Cuma beliau menjelaskan bahwa Imam Abu Dawud itu mengatakan hadis ini tidak kuat. Berarti apa? Lemah ya. Jadi jangan diikuti. Bukan semua hadis itu bisa dijadikan sebagai hujah. Yang dijadikan hujah itu cuma hadis yang shohih saja. Geng. Okay. Karena ini isinya jelas menyalahi hadis-hadis yang sahih, Yang sahih menyatakan batasannya musafir tiga hari tiga malam Mungkin satu hari satu malam Ini kok malah enggak ada sehari Ya enggak apa-apa Dua hari enggak apa-apa Tiga hari enggak apa-apa ya wan Terus karbuis setahun enggak apa-apa Gitu akhirnya gitu kan Padahal dok do, eh, Makanya Bapak Ibu banyak ya di lingkungan kita itu mungkin orang-orang melakukan amal ibadah dianggap sebagai ibadah tapi dalilnya itu palsu atau do'if makanya jenengan sebelum melakukan amal ibadah itu tanyakan dulu aku beribadah ini ada dalilnya enggak kalau ada soheh enggak gitu loh karena apa karena kalau tidak soheh terus kita itu melakukan itu namanya mus pro apa mus pro itu sia-sia enggak -sia, diterima capek tok Ya Nabi sallallahu alaihi mengatakan man amilah amalan barang siapa melakukan amalan laisa amruna amalan itu tidak berdasarkan perintah kami fa wurudtu maka amalan itu ditolak bukan enggak sia-sia nek ditolak kok ngono enggak apa tapi nek ditolak masuk neraka ya Allah Loh kok bisa Ustaz mana dalilnya kalau masuk neraka? Nah itu surat Al-Ghoshiyah Hal atakah hadithul Ghoshiyah <tuh -tuh> Terus apa? Jujur yaumai zin khoshiyah Kenapa kok? <Pak? tuh> Tertunduk lesu ya Karena Amilatun nasibah Apa? Beramal Tapi capek Terus apa? Taslanaron Mia ya, masuk neraka yang menyala-nyala. Nah, kalau nak dalil, nak Quran, bukan gawai-gawai agama Dewi. Itu. Nah, itu di situ masalahnya. Jadi, ketika jenengan berdalil ya berhujah kepada amalan yang enggak jelas, bukan Quran, bukan hadis Sahih. Itu samanya -sama jenengan itu lapu agus ngerti Dewi kau usah Nabi. Gitu loh. Kayaknya begitu. Ngeh. Okay? Hello, jelas tak? Okay. Cuma ini ya kalau menyampaikan itu Kalau orang baru belajar pelan-pelan Nanti kupingnya panas nanti Tapi intinya ya begitu Kita pada diri kita sendiri berhati-hati Karena ini kan berkaitan dengan pahala dan tidak pahala kan Surga dan neraka kan. Jadi pastikan ketika jenengan melakukan ibadah Itu ada dalilnya dan sorhi Misalkan ibu-ibu contohnya ya buruknya kalau jenengan berdalil kepada hadis terakhir ini Ya Ya apa kan, enggak? Padahal goef kan Jenenengan perhatikan pokoknya hadis gitu kan Buntuhnya bosohnya pokoknya hadis Itu konsekuensinya apa? Kalau jenengan berpegang kepada hadis ini Sehingga banyak sholat jenengan tidak bisa diterima Ya apa enggak? Tidak sah kan? Karena sahnya itu 3 hari 3 malam Bagi mukim 1 hari 1 malam Bagi Papa kebalik ya. Iya, intinya begitulah. Nggih. Yeah. Wallahu taala alam. Monggo kalau ada yang ditanyakan sudah pada ada SDN 60. Silakan Bapak Ibu para Ibu bagi semuanya silakan attendan. Hmm. Monggo Ibu. Pertanyaan penase silakan buat paniknya enggak tahu. Tidak apa-apa. Rutini datang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Kauniyah. Hmm. Monggo, Bu. Ini okay. kalau kita sakit enggak bisa pandemi itu. Kalau saya menuju tembok pemiliknya benar. Nggih. Jazakumullah khairan. Nggih. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi kondisi sakit ngeluh ya, ada bisa bangun, boleh nggak tayang di tembok pertanyaannya, jenengan kalau wudhu pakai air tambah ngeluh mbak halo? halo? saya tanya tadi mana? oke, jenengan kalau berwudu tambah ngeluh nggak? Kalau melurih jalannya itu pak. Senboyongan, oh gitu. Jadi karena nggak bisa jalan, adik yang cepat jalan pasti jatuh. Nah, dia kalau begitu tidak apa-apa tayamum bu. Jadi bolehnya tayamum itu ya bolehnya tayamum itu pertama Ketika kan ada air. Nah, tidak ada air itu bukan berarti pakai kawan air tayamum enggak. Jadi kan diperintahkan cari dulu. Misalkan di Masjid Al Falah nggak ada air, nah bukan langsung tayamum, jadinya harus cari dulu beton beton sebelah ada air, kalau ada maka minta berbudu di sana. Kalau Kodok Kano eh baru tayamum itu pertama, yang kedua karena kalau tadi nggak ada air ini karena nggak bisa pakai air. Ya mungkin karena sakit ya ketika dia pakai air itu tambah nemen sakitnya Atau enggak tambah nemen tetapi Malah enggak sembuh-sembuh gitu kan lebih-lebih lama sembuhnya Nah kayak tadi ibu ini karena dia jatuh ini Mungkin pas tanggal tua makanya ngeluh terus Ya nah kalau-kalau seperti itu ibu-ibu ya maka tidak menjadi masalah Makanya tadi saya tanya kalau berwudhu itu tambah ngelunda Rupanya bukan masalah ngelunya Tapi gak bisa berdirinya itu loh Sempoyongan ya Karena gak ada yang luntur Daripada nanti jatuh malah Malah tambah parah Maka insya Allah tayammuh Tidak menjadi masalah ya. Atau ada air Tapi jangan gak bisa pakai Bukan karena jaringan sakit ndak? Misalkan airnya itu Di belakang rumah ya Biasanya kalau di desa-desa itu kan semua ringan adol di sana harus buka apa? Buka pintu baru jalur ke sana. Tiba-tiba buka pintu anak sendir bolongi misalnya. Ya atau mungkin ada mbak Kunti iii, iii, gitu kan? Atau ada buaya, ular atau apa ya, tidak yang tidak mungkin. Nah kalau begitu maka boleh tayam tayamun. Cara tayamun ya apa? Jadi tayamung itu sesuai dengan hadir yang suafi cuma Saya kapan dari itu ada nge-share pejabat begitu Soalnya di kereta Mbak tayamung diri sobo kok sikil bareng ini <SILENCIO> Belum diajari sama Bas Raffi balik Iya <SILENCIO> jadi tayamung sekali tepuk ya sekali tepuk Iya sekali tepuk ditiup. Kalau memang di sini ada pasir-pasir Ditiup dulu bu Baru kemudian satu untuk wajah 2 untuk kedua tangan sampai sini Tok ya ada riwayat dua tepuan-dua tepuan terus satu untuk wajah satu untuk tangan sampai siku ya, nah ada macam seperti itu tapi ini hadisnya tidak soheh hadisnya tidak soheh makanya di sini kita belajar ini untuk eh ya. uh, Ya kita membedakan mana hadis sahih dan mana yang tidak sahih, kita berusaha mengikuti yang sahih. Kenapa sih kok sahih itu? Karena sahih itu nisbat sampainya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jauh. jelas. Bukti ngomong tentang foto sebentar guys, soalnya saya ini bisul kemalang nih teman saya. Ya ini bukti ini aku di acara sih an. nyelusat ada acara ini, sabar gih. Nge? Gih, ngelum ngelum. Nge monggo kalau ada pertanyaan lagi, bapak ibu silakan. Pertanyaannya silakan bu, apa nih? saya eh ingin bertanya tak? Mungkin oh, bu, oh, yang agak keras suaranya tak kira oh, eh, be, musim bakti ya tadi. Saya pernah menungguin teman saudara sakit. J. Okay. Jadi sebelum saya itu memakai penpas. J. Okay. Tapi eh, pada saat sholat, apakah penpasnya harus dilepas lagi? J. Campur. Kemudian yang kedua, saya juga pernah menungguin saudara sakit yang tanamnya. Kedua tangannya itu luka karena gatal-gatal dan e, kalau kena air dia perih. Okay. Jadi, waktu itu waktu itu e, saya tidak tahu ibunya atau saya suruh lap cepat-cepat pakai tisu gitu yang sakit setelah so, itu. Jadi kalau kena air itu gatal-gatal. Iya -gatal. sakit gitu. Okay. Jadi cepet aneh sih yang, yang sakit tidak pakai tisu gitu. Itu gimana sih? enggak ya masalahnya kurang aja gue belum temen terus ngapungin bu ini memang uranya Bahasa rofi ya jadi ceplos-cepos savena itu like ngomongi gini jadi pertama gih okay. tadi itu pakai pempes tapi nggak masalah berbuzu gih nggak masalah bu yeah. nggak masalah gih berbuzu ya <tuk> beliau itu tanya mau apa berbuzu yang pakai pempes itu jadi waktu kan dia kalau jalan karena itu loh apa kena serangan jalan stroke loh. Okay, okay. Jadi nggak boleh sama dokternya ke kamar mandi. Oh okay. ge. Jadi dia karena oh, apa dia infus, jadi kan beberapa hmm. menit setelah eh, apa ya sering pipis gitu loh istilahnya. Okay, jadi, okay. Setelah diberi berinfus itu pasien itu mengalami pipis yang seseringan. Seseringan gimana cara penggunutnya dapat kan oh gitu geng geng geng bisa dipahami baru setiap sholat berarti ganti tidak bersemangat iya jadi orang yang sakit ibu-ibu dan susah ya susah kayak ini seperti geser kan ya sama seperti ini itu kalau wanita itu istighato hai terus gitu kan jadi biasa hai terus itu kan lima hari tujuh hari nah ini mis sampai hari kelima belakang saya mentuahi gitu Ya, Jadi hukumnya sama, wanita istihadah, wanita yang beser, laki-laki yang beser Sama dengan orang yang kentut terus, dasdus-dasdus, wudu-ngentut das mana, wudu-ngentut mana Itu penyakit, Bu Itu penyakit Berarti kalau orang sakit itu hukumnya berbeda dengan orang yang normal Jangan disamakan Ya jangan di nah, Pertanyaannya, ketika kondisi beliau seperti itu, apakah ketika mau sholat harus melepas pempes endah? Ya, jangan pastikan saja ya. Kalau memang waktunya ngelepas karena sudah banyak ya, harus juga diganti. Jangan nunggu waktu so, sholat. nanti tembus nanti ngebeskan, ngebes tak pempes itu. Yang murah biasanya ngembes biasanya kalau mahal endah iya jadi kalau memang tidak e, perlu diganti kemudian sholat tayamum atau wudhu yang ya, dosa diganti nggak apa-apa lalu saat kalau misalnya pas sholat terus ngembes netes gimana itu penyakit gimana lagi itu ya sama seperti orang yang beser tadi bu ya diempat tidak bisa kalau lagi-lagi dikaret ya mungkin <laughs> ya jadi intinya ya berwudu aja dulu tetap pakai pembes adapun setelah itu keluar ya gimana lagi memang sakitkan la yukalliullahu nafsan illa usaha ya sama seperti wanita istihago kan Yang namanya darah keluar bisa diempet lah kan? enggak bisa jadi jarangnya kan berbudu aja dulu berbudu ya dilihat kalau memang e, waktu yang ganti ya diganti ya waktu yang ganti ya diganti. Jadi kemudian setelah itu berbudu terus sholat. Ini misalnya ketika sholat masih keluar maka tidak apa, ya maka tidak menjadi masalah karena memang kondisinya. Sakit Allah berfirman la yukalifullohuna ksan illa wasaha Allah tidak membebani seseorang kerana segala kemampuan sama dalam surat at-taqobun itu Allah mengatakan fatafullohah mastatotum takutlah kepada Allah semampu kalian. Okay. Insya Allah begitu. Jadi intinya kalau memang waktunya ganti harus diganti. Tapi kalau misalkan masih bersih Baru kepake dikit najisnya Memek dikit gitu kan Enggak usah dilepas Ya kalau diganti kan malah bubazir Insya Allah begitu Wallah Alam Oke, monggo berikutnya Bisa ada yang lu jelas, Ust. Tadi Berarti ini tayangmu lebih baik ataukah kan namun nama kita langsung Dengan berpas tetap terpakai Iya Kalau susah berbundu, bukan diinfus Ya Meskipun ada yang kau wudui Lebih mudah pakai tayangmu macang lagi. Okay. Oh ya tadi jangan bertanya dua ya. Yang kedua apa, Bu? Yang luka di tangan. Oh, ya luka di tangan itu kan jelas. Kecuali kalau belum tahu ya, belum tahu kalau karena air itu bikin perih, ya maka enggak menjadi masalah. Ibu dua eh langsung dulu sapi gitu. Tapi kalau sudah tahu berikutnya ya, saya yang pemancing. Niatayang memacar karena ya Islam itu bukan memerintahkan kita untuk menyiksa diri gitulah. Kalau memang perwudu justru air ini membuat cerkit-cerkit malah karukaruan yang mending tayang-tayang muntor. Allah Subhanahuwataala mendatangkan syariat tayang memitukan untuk memberikan kemud kemudahan. kemudahan. Insyaallah begitu. Wallahu alem. Baik baik. Ya, ya. ya. Silahkan. Silahkan. <coughs> Halo, gak ada enggak? Ada saya ada di oh, Terima kasih. Uh, kalau ada seseorang yang salah satu atau sebagian dari anggota keluarga umumnya itu tertutup misalnya ada trauma atau mental um, dan tapi dia sebenarnya bisa bantu nah. Lalu bagaimana yang sebaiknya itu yang diplastikan itu anggota wudhu Atau wudhu. anggota wudhu Tangan bisa disini gitu ya, ya. ya Bisa berwudhu Terima kasih gih. Jadi kalau gih. Jadi intinya ada anggota wudhunya Yang terperban diperban Dan dia gak masalah berwudhu Maksudnya ya gak, gak bermadorat lagi Kalau berwudhu gitu gih. Nah ya tetap berwudhu bu Nah cuma yang ini yang yang anggota wudhu yang terkena perban atau pelaster itu engkau digerocog ini juga engkau yang lain digerocog biasa cuma pas ini diusap gini saja basah Nah gitu, ni. Okay. Tapi kalau misalkan engkau boleh kena air sama sekali, ya, maka ya ketika cinabat ya cuma tayamum, ketika berwudhu juga tayam tayamum. Masya Allah begitu, wallohu a'lam. Jelas buat, okay? okay. Berikutnya monggo silakan. Di sebelah belakang ada orang yang di bawah tulis. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Ustaz pada waktu itu sebenarnya air banyak. Okay. baju bisa. Iya. Yeah. Tetapi dari sakit yang harus kami kami Basur. masuk masuk ujung itu kalau kena itu bukan main sakitnya rosak. Okay. Jadi saya bingung, mau tanya mau tapi diapakan tangan dengan ini tidak masalah. Jadi harusnya saya berbuat bagaimana rosak? Okay. Itu aja pertanyaannya. Dia yeah. okay, tanya om aja bu ya yeah, jadi air banyak ya cuma ketika kaki itu lo kesentuh air kok nggak karu-karuan sakitnya gitu ya udah kalau memang begitu berarti jalanan tayang tayammum gitu Bu karena tadi saya katakan bolehnya tayammum itu satu karena tidak ada air ya cuma ketika tidak ada air kita disuruh ngapain suruh beli dah, ketukang air apa suruh cari dulu ya yang kedua ada air tapi kita nggak bisa pakai Mungkin karena sakit Mungkin karena ada tadi itu ada buaya Atau ada ular piton di luar misalnya Kalau kita keluarkan sama dengan Gak bahaya, kan begitu ya? <gifat> Makanya kita tayang mumput Jadi kan tayang mumput nggak menjadi masalah insya Allah Karena jelas sakit kan? Insya Allah begitu, oke okay. Apa <tuh>, yang burunya? Diburuh ini. Monggo, jangan dipaksa bertanya tanpa liat. Oh, enggak ada niat bertanya Kalau dukun takok kae. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu, nggih. Okay. Saya kemarin itu habis akramah. Nggih. Okay. Tapi saya itu kan mungkin saya belum Ngerti ilmu nyantayamu okay. Jadi saya pakai yang dua tepukan Dua tepukan, oke okay. Terus kalau itu Dianggap bahwa itu uh, Apa namanya Bukan yang sohi Yang doi mm -hmm. Berarti Sholat saya yang selama saya Sakit kemarin itu bagaimana Oh begitu, itu aja tak Oke okay. Jadi begini Bu ya jadi intinya kemarin itu berwudu ipertayamun tapi sesuai dalil yang tidak sahih. terus ya apa sholat saya yang kemarin-kemarin itu sah opo ndak sah kalau ndak sah Gimana mengkodoknya gitu ya paling ya baterinya itu, ya ibu Islam itu mudah ya kemarin kita kan tak tahu ya, kalau tak tahu dan memang kita tahunya seperti itu ya mudah-mudahan Allah memaklumi. Cuma untuk berikut-berikutnya ya jangan diulang lagi gitu aja. Jadi yang dulu biarlah berlalu. Cuma untuk yang Nah, ya kecuali kalau misalkan kemarin itu kita tahu berwudu. Tapi, tapi, ketika berwudu itu tidak pernah basuh kaki misalnya. Ya kalau gitu ya batal semua sholatnya gitu. Oke, okay. cuma ini kan masalah tayamum tadi kan benar ya, maksudnya ya yang dibasuh itu, itu muka sama tangan gitu kan. Cuma ya ini pakai dua kali tepukannya. Tidak apa, -apa. ya Allah ada juga pendapat seperti itu meskipun dalilnya tidak. Sokih, insya Allah begitu. Allah a'lam. Berarti tidak usah di khotbah ya? Betul, tidak usah bu. Kodok, kono kodok barang. Tak, tidak usah. Tidak usah di khotbah, usah. Insya Allah sudah cukup, ibu. Okay. Kalau jenengan pingin memperbanyak solat, ya perbanyak solat sunnah saja. Solat mutlak, gii solat mutlak. Tahu tak solat mutlak itu apa? Iya. Yeah. Jadi solat mutlak itu ya. Bukan qabliyah bukan ba'diyah, bukan salatnya ada sebabnya. Ya pokoknya bukan pada waktu terlarang gitu aja. Ya itu boleh. Salat mutlaq. Jadi bukan qabliyah zuhur, bukan ba'diyah zuhur. Misalkan jenengan sudah apa? Sudah salat ba'diyah, sudah salat qabliyah, terus timbangané nganggur, sekarang bukan waktu terlarang ya. Perbanyak salat 2 rakaat jalan, 2 rakaat jalan enggak menjadi masalah. Misal begitu. Nggih. Okay baik seharusnya yang paling belakang sendiri paling komisi ini sebenarnya belakangnya ibu Rengs itu bukan kita ada tak gak ada itu mbak Lia. Ada, ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya tanya tentang hujud Bistad Ya, mau Bu? Untuk itu kan kita sudah hujud Masuk hati Gimana? Setelah itu Ingatnya ini Saya kan, tadi apa-apa? Kan sudah saya masuk, Pak? Belum ya. <laughs> Okay. Itu setiap berbutuh begitu, Bu Ya, setiap itu kadang tidak Iya Tadi sudah saya bahasa belum Oh, gitu, oke okay. Mengurang dari kawan okay. yeah. Atau okay. mengurang yang petang-petang Oke Ya begini saja, Bu, setiap mau berbutuh di video <laughs> Sehingga ketika lupa didelok, oh Ustaz Ustaz tiba tiba jelas pasti Oke, okay. jadi yang namanya was-was itu dari setan ya, Was-was itu dari se setan Jadi ketika berwudhu dibuat was-was Ketika sholat juga dibuat was-was Kadang-kadang ngentut jadi setan kan mau ngentut, oh, ngentut, ngentut, ngentut, ngentut, ngentut, gitu Makanya kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu fala yakhrujanna minal masjid maka sekali-kali jangan keluar masjid hatta yasma'a sawtan sampai dia itu mendengar suara atau yajid rihan atau mencium bau kalau suara nggak dia dengar bau ndak ada berarti itu setan ganggu toh biar ndak khusyuk wes lanjut gitu. Nah tadi itu pas-pas dari setan ibu jadi yakinlah aku mau wes mengusap wajah eh, m apa mengusap rambut kepala gitu. Nah jadinya lihat Bahasa belum ndak rambut kepalanya? Sudah sudah pas. Oh, ya berarti sudah, berarti sudah, gitu. Jadi itu memang dari setan ibu ganggu ya, dari setan. Jadi sejak hari ini yakinlah bahwasanya sudah mengusap. Ada bisikan-bisikan begitu, jangan digubris, ya. Aja ada bisikan-bisikan sempit -bisikan seperti itu, jangan digub, digubris. Insyaallah begitu, Allah Taala alam. Nggak, karena sebenarnya dari awal atau Tawas -tawas tadi. Oh iya kalau memang ini bukan karena was-was ya karena lupa jadi memang enggak dibasuh enggak diusap kepalanya nah kalau begitu enggak asal. harus diulang dari awal ya harus diulang dari awal kalau memang lupa tidak mengusap kepala, kepala. tapi insyaallah kita lo sudah Islam sejak lama mbunik Islam di merduingi ngono lupa-lupa ingat ya Ya, jadi saya kira itu memang was was dari setan ibu, jadi enggak usah digubris, enggak usah digub, digubris. Cuma kalau pas lupa, memang, karena kadang, kadang kadang kan kita itu wudhu dijak ngomong orang, akhirnya lupa. Lu tiba terbaik burung gitu kan? Adik begitu terlanjur solat, ya otomatis solatnya enggak sah. Jadi ulang wudhu, ulang solat. Insya Allah begitu Allah Taala akal baik ibu ada pertanyaan main lainnya silahkan acungkan tangan kembali ada yang terakhir, terakhir mungkin deh jadi terakhir monggo bu alhamdulillah terakhir <tuk> assalamualaikum <tuk> <tuk> <tuk> warahmatullah uh, mawujud okay. saat perjalanan berbeda gitu nggak okay. solatnya mau di tempat umum uh, bagaimana yang berhijab caranya berbudi Oh berarti nggak usah dijawab geng, seribu, baru usah jelas non. <tuk> iya. Oh geng geng bu, geng sama maklum, megabu ya, ne, bu-bu yang itu nggak maklum, buaya kok. <tuk> iya, jadi gini apa? <tuk> jadi Panjenengan mau berwudhu, kemudian tempat wudhunya itu terbuka, ya terbuka. Kalau di rest area, ya rest area itu memang anu apa, puzudok karena kadang, -kadang. Sa, malah saya gitu loh, kalau toko to, orang sewado so, gitu, iya. Jadi intinya begini bu, di manapun, kalau misalkan tempatnya terbuka, nih tempatnya terbuka, jadi ada dua kemungkinan, Eh ada dua pilihan. Pilihan pertama, jenengnya tidak sholat dulu di situ, nunggu sampai ada tempat yang tertutup, ya. Atau kedua, tadi kan boleh mengusap ini ya Kalau memang kita enggak, enggak perlu buka-buka Enggak perlu pipis, perlu wuduto aja Selama masih tertutup aman Ketika mengusap rambut kepala Gini aja, kayak mengusap sepatu tadi Kan sudah kita bahas Jadi kalau laki-laki pakai serban Perempuan pakai kerudung boleh diusap Sama seperti ketika mengusap sepa, sepatu Gitu Cuma apakah syaratnya sama seperti sepatu endak, ya endak. Jadi maksudnya sepatu itu kan disyaratkan harus suci kan. Nah kalau panjenengan tidak suci, ya tidak suci terus mau berwudu, tinggal mau ikut akeh uang, nggak nak aku di video toko totoan. Karena kan begitu bu, iya kan? Di mana-mana banyak kamera, gitu kan? Ya wis daripada susah, gini aja seret. Terus gimana ngusap kupingnya? Nah itu yang susah. Telinga ambil kuping nggak sama, kan? Iya. Nah jadi kalian kan harus buka. Masalahnya ada pendapat yang mengatakan telinga itu kan bagian dari kepala dan mengusap kepala hukumnya wa, wajib berarti telinga mengikuti hukum mengusap kepala makanya yang paling aman itu pendapat pertama ya wes gak salat dhisik wong saya lu kok safir juga bukan bikin-bikin alasan ya kan Allah sendiri tahu wes kita nunggu sampai nanti ada tempat yang aman baru kita sholat di sana soalnya masih banyak kok tempat yang aman Ibu nggih okay? insyaallah begitu jadi cara mengusap telinga kemarin gimana ini dimasukkan ke dalam lubang telinga gitu. Terus yang ibu jari Itu me me mengusap bagian luarnya Jadi begini diputer Seret Berapa kali? 70 kan? Kali Berapa kali? Sekali. Ya, Kalau mengusap rambut Sesuai hati yang sehal Seret Dikembalikan Ustaz, kalau selain itu salah pondak, ya kita jangan menyalahkan bu, karena pendapat itu banyak. Cuma yang kita pelajari hadisnya yang seperti itu. Sekali ke belakang, kalau lagi-lagi langsung dikembalikan ke depan, sudah langsung seret gitu. Kalau rambut jenengan panjang, begini terus ini dimasukkan gimana? Nah gitu ya. Jadi di ini kedua tangan ini dimasukkan di antara rambut dan tengkuk, oh ya, ini tengkuk ya. Baru diginikan ya? Okay? Insya Allah begitu. Alhamdulillah. Sampun, ya? Okay? Yeah. Iya. Terima kasih ibu-ibu atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Taala. Jika ada yang salah dari saya sendiri. Saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon Dimaafkan Barakallahu fikum Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh